Alhamdulillah rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila umidid Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani Air musta'amal Sebuah istilah yang mungkin masyhur bagi sebagian dari kita uh, Yang Sebagian dari kita mungkin Kurang memahami maknanya Syarat-syarat disebut musta'amal Dalam fikir syafi'i Dan juga apakah air musta'amal tersebut Bisa dipakai Lagi untuk uh, Untuk bertohara Atau air musta'amal itu telah berubah karakternya menjadi air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi secara formal syariat. Hal ini memang memang dalam beberapa penjabaran ulama Syafi'iyah dalam kitab-kitab mereka cukup rumit. Cukup rumit, namun kalau misalnya kita teliti di kitab-kitab ulama Syafi'iyah era mutaakhirin ya, terutama Syekh Imam Nawawi itu sebenarnya penjabaran tentang air mustahil itu sama aja. Contoh-contohnya semua sama. Misalnya di hasyiyah ya anatul alibin, juga di kitab nihayatus zain itu sama dari contohnya dari definisinya sama. Kemudian di kitab-kitab lain, misalnya kitab hasyiyah al bayjuri itu sama. Tapi hasyiyah al bayjuri di sini kalau anda anggap lebih baik daripada selainnya sehingga di sini perlu kita bawa dan kita ungkap sedikit beberapa syarat disebutnya air musta'mal sehingga tidak bisa dijadikan sebagai air atau media untuk bersuci lagi untuk dua kalinya. Pertama bahwasanya air musta'mal hukumnya dan perbincangan tentangnya itu memang sudah ada sejak Imam Syafi'i ada Sehingga Al-Ma'al ya, al ini Bukan istilah baru dalam Syafi'i Yang menaikkan memang dari Imam Syafi'i Sebagaimana dalam kitab Al-Umi ini Jilid kedua Halaman 64 Tentang Bab Hukum Al-Ma'al Musta'amal Hukum air Musta'amal Dan juga beliau memberikan Minimal satu dalil tentangnya Namun juga dalam fikih Manhaji Kalau fikih Manhaji itu kitab kontemoral, kitab modern Dalam fikih Syafi'i Disebutkan dua dalil Dan dua dalil tersebut tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm Namun dalil yang dipakai oleh Atau ditulis di dalam fikih Manhaji Itu dalil mudahnya Kenapa Al-Ma' Musta'amal itu tidak bisa dihukumi Ma'un Tohur lagi Nah, Dalam pikiman haji dua dalil yaitu, yaitu dalil yang pertama dan kedua yang telah saya tulis Yang insya Allah akan kita bahas Dan kita bahas dalilnya maknanya dan juga Wajhul istidlal Sehingga dengan dua dalil ini mereka Rahimahumullah Mereka menghukumi air musta'amal sebagai air yang tidak bisa dijadikan media untuk bersuci Yang pertama atau Dalil pertama La yatahil ahadukum fil ma'idaiimi wa huwa junub. Junubul ha. dua-dua dua, dua, dua hadis ini ada di Buluhul Maram ya. <coughs> pertama, kita diurut dulu, dari pertama dulu. La yatahil ahadukum fil ma'idaiimi wa junub. Janganlah seorang dari kalian mandi di sini dia majizum menunjukkan apa? Menunjukkan dia nahi, larangan Janganlah seorang dari kalian mandi fi al-ma'ad-da'im Fi berarti maksudnya di dalam air yang tenang Air yang tenang ini, air yang tidak mengalir Dalam riwayat al-Bukhari Itu riwayatnya apa? La <tuh> yabulanna ahalukum fil ma'id-da'imi alladhi la yajiri Yaitu yang tidak berlari, yang tidak mengalir seperti misalnya ada genangan air besar Atau kecil tidak masalah Kemudian mandi di situ seseorang Dan mandinya dia adalah mandi wawah junub Dia sedang dalam keadaan junub dengan diniatkan untuk mandi junub Yang namanya mandi junub kita tahu kemarin sudah belajar tentang hadat Hadat kecil dan hadat besar ya kan Nah kalau misalnya mandi itu berarti hadat kecil atau hadat besar? Hadat besar, besar oke okay. Nah berarti janganlah kalian ber atau membebaskan hadas besar di air yang tenang yang tidak mengalir. Nah, dipahami oleh sebagian atau bahkan atau bahkan mayoritas ulama bahwasanya maksud dari hadis ini air tersebut jika or, seseorang mandi dari dalamnya maka apa? Maka air tersebut menjadi musta'mal. Air tersebut menjadi musta'mal telah digunakan. telah digunakan telah digunakan untuk apa? Untuk membebaskan seseorang dari hadas. Seperti hukum matematika atau hal semacamnya. Kalau sudah begini, berarti tidak bisa diambil lagi. Kalau orang sudah membebaskan hadasnya dengan suatu air, maka air tersebut dihukumi apa? Dihukumi negatif sudah. Bukan positif lagi. Tidak bisa digunakan lagi. Karena apa? Sebelumnya sudah dipakai untuk menghilangkan hadas. Ya. Nah itu yang dihukumi oleh Syafi'iyah juga. Komunan madhab syafi'iyah dan insyaallah nanti di akhir insyaallah kita akan membaca kitab al-majmu' yang di dalamnya an-nawawi justru berlawanan dengan madhab syafi'iyah dan itu yang lebih sahih. Ya. Jadi janganlah sesorang dari kalian mandi di air yang tenang dalam kondisi junub. Di sini berarti diniatkan untuk mandi junub melepas hadar akbarnya. Nah. Kenapa dilarang? Kata ulama, mayoritas ulama Dilarang karena apa? Karena kalau dia mandiri di situ Maka orang setelahnya tidak boleh menggunakannya Sebagai bersuci menghilangkan hadat Ya begitu maksudnya Anak kasih gambaran mungkin bagi saya Anak kasih gambaran Misalnya Antum, siapa namanya? Rahmat Enggak apa-apa dikorbankan sekarang ya Orang pun hidup tak ada seperti biasa lah, hantu mana korbankan ya. <guluh> ahramat ini junub. Ah junub ya. Kita tidak perlu menceritahu junubnya itu karena apa ya. Nah, ahramat ini junub. Kemudian dia melihat genangan air yang suci dan menyucikan bersih, jernih secara zahir, secara zahir dan secara batin mudah lahir dan batin ya. Nah kemudian dia berniat untuk mandi di sana, bahkan menyempulungkan diri di sana. Sah, sah kalau dia nyemplukan diri dengan niatan saya mau mandi junub Bahkan dalam kita peralut talibin kalau anda melihat Al-Ma'al Musta'amal di awal-awal itu tentang waktu haro Itu ada pembahasan tentang niat dan juga mandi junub jemplung Nanti akan juga Nah, akhirnya nyemplung dia Nyemplung, blur, kan? kan yang penting yang namanya mandi Itu yang terpenting apa? Semua kena gitu kan? dan bahkan sebagainya ulama tidak menyarankan semuanya harus digosok-gosok yang penting semuanya kena selesai nah kalau dia nyemplung balik lagi ke atas nah sudah dia tuh, sudah tidak dalam keadaan cunuk nah sementara air tersebut ukurannya tidak sampai dua kula dua kula itu ada seiktilaf ulama ada yang berpendapat 108 kilogram dan 200 meter maksudnya 108 kilogram atau sekitar 200 liter atau 180 liter ya 20 lah berarti ini ini air yang ditemukan oleh Abdul siapa ini Rahmat ini itu hanya 50 kilogram misalnya seberapa itu ya misalnya seginilah kemudian dia nyemplung kan nah sementara air tersebut adalah air yang um, diam dan juga biasa dipakai petani untuk membersihkan diri mereka Nah di sini kan layar tasir janganlah kamu mandi di situ. Kemudian dia mandi, enggak peduli, masuk berendam, lalu balik lagi mewariskan kekuruhan air. Kemudian hukumnya dia telah selesai mandi junub, berarti enggak berhadas lagi, karena sudah berniat. Kecuali kalau tadi dia tidak berniat untuk mandi junub, maka dia tidak mengkabar lagi mandinya sebagai mandi junub, harus mandi junub lagi, harus mandi lagi untuk mandi junub. Nah. Sekarang air tersebut Tidak sampai ukurannya dua kulah Maka para ulama Yang mempermasalahkan makmustah ini Mereka berdalil dengan ini Untuk dalil kedua Membatasi apa? Supaya ketahuan Yang mana makmustah yang tidak bisa Digunakan untuk toharah Dan yang mana makmustah amal Yang bisa digunakan untuk toharah Iza kanal ma'ukul laca'i Layah mirul khobad Jika air mencapai Dua kulah, dua kulah 108 atau 107 kilogram Atau 200 liter atau 180 liter La yakmir niya La yakmir al-kubah Tidak membawa Tidak apa, tidak mengandung Tidak akan mengandung Kenajisan, maksudnya tetap aja dia tohur hmm? Perkara ini nanti ada lagi Bersesuai dengan Laun Apa Indonesia ya Warna, kemudian bau Kemudian namanya itu masih ada lagi pembahasan Tapi kita sampai sini dulu Karena berkaitan dengan mam mamustakmal Ada pun soal warna dan bau dan rasa itu Ada lagi lain lagi Itu tidak berkaitan dengan sebenarnya Oke okay. Jadi pertama ulama syafi'iyah Mereka Mengatakan Kalau air sudah dipakai bekas Itu tidak bisa mensucikan lagi Nanti ada definisinya Hat atau batasan dipakai bekas Maksudnya apa Tidak bisa dipakai lagi untuk bersucikan Terus dibatasi juga ukuran airnya. Ah, ukuran airnya 2 qullah. Kalau misalnya misalnya wudu di sini, ya. Orang-orang berwudu kan? Nah, kemudian air bekas wuduhnya itu dikumpulkan di bawah. Habis itu dikumpulkan sampai 2 qullah. Nah, itu baru bisa dipakai untuk bersuci lagi. Ngerti? Tapi kalau misalnya masih tetes-tetes Anum taruh ember, kemudian kumur-kumur, dan sebagainya, keluar benda-benda, benda-benda tajam dari dalam ini karena terasa sakit, pakum silat salib dan sebagainya, bang. <hansitut> keluar semua. Nah itu airnya, yang di situ kan bekas bekas wudhuan tuh, bekas membuang hadat kecil, ya bukan hadat besar karena antum tidak mandi dengan itu. Ditar di ember, misalnya sampai seember itu antum gunakan untuk ber, berwudhu, Sisanya itu tidak bisa digunakan untuk berwudhu untuk orang lain. Itu bagi ulama Syafiriyah dan sebagian riwayat dari Madzhab Imam Ahmad. Okay. Tetapi ketika setiap orang setiap hari mereka mengumpulkan masing-masing satu ember bekas wudhunya, nah kemudian digabungkan menjadi dua kula, dua gunting besar dua kula. Maka barulah itu bisa dipakai lagi untuk bersuci. Karena apa? Karena batasan dalam madhab syafi'i sedikit atau banyaknya air itu berpatu pada dua kula, gitu. Berpatu pada dua kula. Air disebut banyak ketika berpatu pada dua kula. Ketika sudah mencapai sekitar dua kula, walaupun pas dua kula atau sekitar lah, sekitar dua kula. Ada pun air yang baru mencapai 80 kilogram itu tidak bisa disebut sebagai air banyak dalam istilah madhab syariah. Oke? Okay. Jadi kalau misalnya tuh mengumpulkan air bekas buduan antum setiap hari selama seminggu ternyata dikumpulkan wah baru sampai 70 kilo. Nah di sini belum bisa disebut sebagai air yang tohur, masih disebut sebagai air mustamal yang tohir suci tapi tidak menyucikan. Ruwet ya? Hmm. Tidak apa-apa, kita belajar di sini Nah sekarang, apa itu air mustahamal? Itu yang perlu kita ketahui Apa itu air mustahamal? Yang penting sekarang dalilannya sudah tahu, sudah paham? Apakah itu air mustahamal? Al-ma'al al mustahamal Air mustahamal Kalau misalnya secara bahasa al-ma'al al kita tahu air dan air yang dimaksud asalnya adalah air mutlak sebenarnya. Kemudian tapi dia almusta'mal yang telah digunakan yang telah dipakai. Nah, sekarang batasan dipakai itu begitu untuk apa? Apakah dipakai untuk cuci muka aja atau dipakai untuk apa? Ya. Nah, sekarang di sini didefinisikan adalah dalam hasyiat al-Baijuri sebenarnya bukan hasyiat bukan al-Baijuri saja, melainkan Imam An-Nawawi Bantani juga seperti ini persis juga dalam kianatul limi seperti ini persis namun di sini ada kelengkapan dari al-bejuri lebih baik ma'adda bihi mala budda minhu ma'adda bihi mala budda minhu ya apa coba itu ma'adda bihi mala budda minhu antum hafal mantra yang bagus ini ma'adda bihi mala budda minhu apa yang ditunaikan dengannya yang harus dengannya darinya Apa yang ditunaikan dengannya yang harus darinya Saya sendiri juga bingung sebenarnya kalau diterjemahin Maksudnya begini Kita kan di sini berbicara tentang thaharah berarti menghilangkan hadas Dalam berbudu misalnya kita harus membasuh apa semuanya ya membasuh dan juga mengusap. Nah, apa yang menunaikan dengannya? Yang harus dari ini, yaitu harus dengan melewatinya. Contoh, antum dalam berwudhu, antum mengusap pusar. Nah, itu kan juga termasuk anggota wudu yang wajib untuk dibasuh atau diusap. Nah, sekarang kalau mengusap musar, kemudian airnya terjatuh-jatuh jatuh dari pusar, apakah itu air mustahil? Tidak, bukan air mustahil. Sekarang, contoh lain, antum berbutuh, kemudian mengusam muka. Hmm. Nah, kerumanya kotorat, apa namanya, tetes-tetes ya. Tetes-tetes, dari jengbotnya kalau punya, terus dari mukanya kalau punya. Dari mukanya, turun semua airnya. Nah, tetesan ini, nah itu disebut air mustama. Oke, okay. kalau misalnya antum wajah kemudian ditambahkan leher. Bidah hasanah kan, tambahkan leher. <tuk> nah, habis itu yang dari leher bertetes-tetes ke bawah. Nah, sekarang di sini netes, di sini netes. Status di sini sama status di sini beda. <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> iya <tuk tangan> enggak? Status sini apa? Mustaqmal. Kalau di sini enggak mustaqmal. Kenapa? Karena enggak harus antum di sini. Iya <tuk tangan> kan yang harus di sini. Makanya malah butuh malah butuh demihu yang harus darinya. Harus dari Tempat-tempat yang diharuskan untuk apa? Berwudu dengan padanya, dibasuh padanya. Begitu juga dengan rambut, kau semua anggota yang wajib dibasukan padanya atau dicuci padanya, ketika dia terpas dari anggota tubuh tersebut, maka dia menjadi ma'mu stamal dalam al-qur'an. Adapun jika antum sekadar wudu, kemudian menambah-nambahi di lutut, kemudian Mengirami kemaluan. Nah, dari situ tidak menjadi mustakmal itu karena enggak ada, enggak ada kaitannya dengan taharoh dari hadar. Ya, Hah? kenapa? Enggak pakai selang kuri dimasukkan kan? Itu kan bisa juga sebagian sebagian sebagian antum mungkin. Nah, ya. Kemudian. Assalamualaikum ha, warahmatullahi wabarakatuh apa-apa. Okay. Jadi yang penting kita sekarang tahu Mak mustahamal itu gambarannya seperti apa Nanti syarat-syaratnya Ini dia akan kita tahu Syarat-syaratnya Atau pertama Kita ketahui mak mustahamal itu ada yang bekas Raf'u al-hadath Ya kemarin kan kita sudah tahu Ada juga yang bekas Izalat an najas Anajasi. An nah, bukan pakai s. Najasi itu. itu di sini mengangkat kan? Kenapa sih ini rafa' mengangkat? Fauzalah menghilangkan ya kan? Kenapa kok beda? Iya. Kenapa rafa' rafa' itu mengangkat? Bersifat ma'nawi jadinya. Karena apa? Karena hadas ini bersifat ma'nawi, makanya pakai rafa'. Mengangkat hadas yang maknanya menghilangkan hadas izalat, izalat itu artinya menjatuhkan atau menyingkirkan, nah itu bersifat apa? hissi, kenapa? karena najis itu bersifat hissi, beda kalau hadaf itu manawi, kalau najis itu materi, hissi ok, roh'ul hadath al-ma'ul musta'amal disebut mustamal itu bisa karena roh'ul hadath dan juga bisa karena izal, ternajas kalau misalnya roh'ul hadath, bentuknya apa? antum buka suhu antum atau bekas mandi junub, bekas mandi haid, bekas mandi nifas, atau kata sebagian ulama bekas mandi hamil, setelah hamil, ya, itu yang mandi. Ya. Nah, terus izal tu najis, izal tu najis, misalnya najis di tubuh antum kemudian antum gosokan dengan air. Nah, air bekas menggosok, bekas membersihkan tubuh dari najis itu, itu disebut ma mustahil. Nah, di sini dipermasalahkan. Ya semua bermasalah. Tapi yang kita nanti insya Allah permasalahkan adalah yang ini Karena izal tu najis di sini. Kalau air bekas najis ya lebih dominan Mengandung najis air bekas tersebut ya kan? Iya. Ya. Tentu saja kalau misalnya gimana, gimana kalau misalnya antum cebok misalnya ha, di WC jongkok terus abis itu mencebok terus hendak kumpulkan air yang itu nggak mungkin. Terus dibuat buduh nggak mungkin kayak gitu. Karena apa? Udah terkontaminasi benar-benar akan kotoran yang antum miliki yang telah antum buang. Masa udah dibuang disimpan enggak mungkin. Nah, jadi yang dipermasalahkan kok ini udah kita nanti enggak permasalahkan bekas Yang najis ya udah biarin aja. Kecuali kalau memang banyak airnya. Nah, kalau banyak airnya misalnya antum cebok 100 kg misalnya airnya. Nah, itu enggak berpengaruh sama sekali kan? Ya udah enggak masalah. Nah sekarang yang rukullah hadat baik itu karena wudu atau karena mandi, ya. Jadi gambarnya sudah ada ya. Sekarang syarat-syaratnya, syarat-syarat disebut mak mustahal. Dan perlu kita diketahui bahawa saya mak dalam hasyiat al bayjiurik disebut mak mustahal untuk rukullah hadat adalah Ma'ul marrotil awla Ma al-marroh al-hubula Fi wudu'in wajibin Wajibin Atau guslin wajibin Nih perlu diketahui ini Tahdid atau had Atau definisi ini juga akan berpengaruh Nantinya pada syarat Ma musta'amal yang merofa' Mengangkat hadath Baik hadath besar atau kecil Itu adalah air Al marroh, itu kali bahasa Indonesianya. Eh uh, bukan bu, bukan air kali, sungai maksudnya, bukan, bukan. Iya, air kali. Kalau bahasa bahasa Inggrisnya time, time. Time yang bisa dijama ya, bukan time yang waktu yang enggak bisa dijama. Air pertama kali, ya, ngerti? Air pertama kali dalam wudu wajib atau Mandi wajib. Faham? Air pertama kali dalam wudu wajib atau mandi wajib. Ini harus dipahami ini, karena dari sini nanti akan terlahir syarat-syarat. Air pertama kali dalam wudu wajib atau mandi wajib. Ini ini ini Fiqih Syafi'i ya, Fiqih yang biasa diterapkan di Indonesia. Kalau misalnya antum menyetujuinya, Fatdol sesuai dengan apa yang diajarkan. Kalau antum tidak menyetujui. Ya Ahsan, Ahsan lebih bagus <laughs> karena merepotkan lah, merepotkan yang seperti ini. Tapi kita layak untuk dipelajari karena bagaimanapun inilah yang dikenal Tanah Air di Tanah Air ya. <coughs> Jangan fikih Afrika yang kita pahami atau fikih yang di Saudi atau di Yaman dan sebagainya ini yang di sini dulu kita pahami. Air yang pertama kali dalam wudhu wajib dan mandi wajib. Ingat mandi wajib wassal wajib ya enggak ada tulis. Ma'u marateng ula. Antum disyariatkan untuk mencuci tangan berapa kali? Tiga kali kan? Nah, yang kedua dan yang ketiga itu sunah atau wajib? Sunah. Yang ya, pertama itu wajib. Ya. Atau kebalik? Yang kedua dan ketiga wajib, yang pertama sunah? Enggak mungkin. Nah, berarti antum antum si antum apa apa menyantum cuci tangan uh, sampai sini? Nah itu yang pertama kali Kemudian menetes Maka dia menjadi Ma mustahamal Kemudian setelah Antum mencuci pertama kali Antum mencuci kedua kalinya Ternyata dia menetes yang kedua kalinya Nah itu Ma bukan mustahamal Karena bukan Ma roh al-ullah Ngerti? Antum mencuci kaki Sampai uh, Ini apa namanya Mata kaki Atasnya Pertama kali Antum mencuci Taruh di ember ser gitu kan, ngalir, nah itu ma mustakmal antum ganti ember, cari ember lagi taruh lagi, untuk yang kedua kalinya, untuk kaki kanan ke bawah dan dia menjadi ma uqayur mustakmal kenapa? karena ma ula, tadi yang dianggap ya, kemudian contoh lain antum berbutuh untuk sholat maghrib tadi alhamdulillah sudah sekarang antum belum batal tapi kemudian sebelum sholat isya, antum wudhu lagi padahal belum batal. Dan antum tahu belum batal. Tapi untuk memperbaharui wudhu. Nah sekarang semua air bekas wudhu antum sebelum isya itu, wudhu sunnah, bukan wudhu wajib. Itu semuanya bukan mak t'amal. Ngerti? Ngerti enggak? Sebagian belum. Nah ya, ini misalnya nih, kan ada wudhu wajib yaitu pertama kali yang sebelumnya kita sudah hadat kecil, ya kan? Tapi kemudian setelah kita wudu selesai suci kita kan, setelah itu kita wudu lagi satu jam kemudian, padahal belum ada hadat dan kita tahu kita belum berhadat, berarti wudu yang kedua ini wudu apa perbaharuan ini wudu sunnah untuk memperbaharui saja. Nah, wudu yang sunnah ini tidak dikenal di dalamnya istilah makmusta'mal. Karena apa dia bukan wudu wajib Begitu juga dengan mandi Antum misalnya bangun sebelum subuh Oh ternyata saya junub Nah kemudian Antum langsung nyemplung ke bak mandi Nah otomatis bak mandi Antum Cemplungan itu airnya menjadi mustahamal setelah Antum keluar darinya Dan air yang menetes-netes setelah Antum keluar dari bak mandi itu Semuanya mustahamal airnya Sehingga seseorang tidak boleh mengkoleksi air yang jatuh-jatuh dari awal Dari di ubin itu untuk digunakan wudhu, atau nggak boleh juga mengambil atau merauh, ekor merauh, atau menggunakan air yang bekas antum mandi junub di bak mandi yang telah antum tenggelam di dalamnya itu nggak boleh diambil, airnya untuk berwudhu, ya karena apa? Karena wosel mandinya mandi wajib Yaitu itu mandi junub. Adapun jika setelah mandi junub sejam kemudian antum kegerahan, ya. Habis itu andung mandi lagi. Nah, di sini dia bukan mandi wajib. Iya enggak? Bukan mandi wajib. Iya bisa dikatakan mandi mandi adat misalnya, mandi kebiasaan, mandi karena untuk mendinginkan atau kalau ada niatan ibadah berarti mandi yang mustahab. Nah, mandi yang ini dia tidak dihukumi air yang menetes dari mandi tersebut sebagai air musta'mal bukan. Ya, oke. Okay. Begitu. Jadi nanti tadi nanti ada syaratnya. Kemudian Ada pun yang izalatun najas Ya rahmukullah Adalah Ma Al marrah al ula Fi Guair An najasa Al Al Hmm. Ya oke okay. okay. di sini kalau izal tunajasa itu air basuhan pertama tapi diingat perlu diingat ini ini ini definisi ini dari Hashid al albayjur ini uh, ada bagusnya namun ada kelonggaran di dalamnya sehingga ada celah. Ada celah yang perlu dilarat, diralat. Air, gosokan atau atau basuhan pertama selain air, selain najis anjing. Kalau anjing kan berapa seharian? Tujuh. Nah tujuh-tujuhnya, bekas basuhan itu untuk wadah. Nah itu kalau misalnya dibasu tujuh kali, ke semua bekas basuhannya itu tergolong mak mustahamal yang tidak boleh dipakai setelahnya untuk menyucikan ya. Iya. Tapi di sini masalahnya bagaimana jika najis tersebut apa? melekat benar-benar. Ya. Melekat benar-benar. Misalnya tinja apa misalnya? Hmm, tinja harimau misalnya. Melekat di tembok rumah. Atau di di pakaian antum ya. Hah? Ya misal aja, siapa tahu terjadi beneran kan? Misal aja, melekat di pakaian atau di badan sekalian Nah kemudian dicuci, karena dia bukan anjing dia kan? Sehingga sekali aja, dicuci sekali ternyata masih dia Masih ada pelekatan, hmm. bukan warna aja, melainkan zatnya itu masih Nah kemudian basuhan kedua, apakah basuhan kedua itu? Walaupun masih ada zatnya bercampur pada air tersebut, kemudian kita katakan bukan ma'musta'mal, ma tidak basuhan keduanya karena masih mengandung najis, maka kita katakan najis. Mengandung najis dia. Ya, jadi definisi untuk izatul najis yang ini ma'musta'mal ma izatul najas, ini kurang tepat yang ma'ul marra al-ula di sini. Hmm. Tapi bagaimanapun yang penting kita tahu di sini perbedaan antara ruklah hadas dan izatul najis untuk ma'musta'mal. Ma Ya, kalau rafu tau izil najis sudah kita tidak perlu mempermasalahkan karena memang akan najis airnya. Adapun yang ini nanti akan kita permasalahkan. Nah, dari situ datanglah syarat-syarat. Datanglah syarat-syarat untuk yang rafu al hadas. Syarat yang pertama bahwasanya ayat tersebut digunakan dalam fardh ath-thaharah, dalam keharusan dalam toharoh Marti, ayat mustahamal tersebut syarat yang pertama untuk yang rawwalah hadas bahwasanya air tersebut digunakan dalam keharusan dalam toharoh. Keharusan dalam toharoh, itu apa keharusan dalam toharoh antaranya membasuh muka, ya keharusan, kemudian tangan, ya yang tadi akan contohkan. Kalau puser ya tidak, ya kan? Jadi kalau air dibasukkan ke pusar Ya kemudian terjatuh-jatuh ya Tidak masalah itu bukan mustahamad Adapun yang muka baru mustahamad Dan Juga Maksud dari toharah juga bahwasanya toharah tersebut adalah toharah yang fardu Yang wajib Toharah pertama Baik itu Wudu atau mandi Wudu pertama Setelah berhadat Atau mandi pertama Setelah junub, haid, bebas dari haid, atau nifas, atau melahirkan, begitu. Nah, bagaimana permasalahan jika misalnya wudu tersebut adalah wudu nazar? Hmm, nazar itu kan wajib untuk dinuai kan? Misalnya saya berjanji kalau misalnya saya melihat regi menggaruk-garuk, kemudian mencium bekas garukannya, maka saya akan berwudu setelah itu janji. Nah, sekarang dia berwudu. Sekarang saya berwudu karena saya yang bernabak, berjanji. Saya berwudu kemudian. Nah, apakah hasil dari wudu saya itu? Karena wudunya disini wajib kan? Tapi hasil dari wudunya itu musta'mal atau tidak? Yang sesuai dalam fikih Syafi'i bukan musta'mal. Kenapa? Karena kewajiban dalam wudu nazar tersebut adalah kewajiban 'arid, yaitu kewajiban yang asalnya tidak wajib kemudian terselewengkan menjadi wajib. Asalnya wudhu di situ nggak wajib, tapi dialah yang membuatnya wajib. Oke. Okay. Kemudian syarat kedua, bahwasanya air tersebut sedikit. Nah sedikit di sini kita harus tahu definisi sedikit dalam fikih syafi'i. Air yang sedikit maksud saya, air yang sedikit dalam fikih syafi'i itu apa yang kurang dari dua kullah. Dan air yang banyak dalam definisi fikih syafi'i itu adalah yang di atas dua kullah dan dua kullah itu sekitar 107 atau 8 kilogram dan sekitar 200 liter sekitar itu itu definisi syar'i dalam istilah fikih syafi'i kemudian syarat ketiga ayat falsilah anilah adu yaitu Terpisah dari anggota tubuh Yang Diwajibkan untuk dibasuh Berarti terpisah dari anggota tubuh Yang diwajib itu Terpisah dari anggota tubuh Yang wajib untuk dibasuh itu Contohnya Seseorang mengusap tangannya ya, Kemudian Air dari tangannya tersebut ha, Terjatuh Mengusap kemudian airnya terjatuh ke, ke ketiak kan sudah lewat batasan anggota tubuh yang diwajibkan kan nah air tersebut mustahamal bukan mustahamal, karena telah terpisah dari anggota tubuh yang diwajibkan ngerti? misalnya anak, mengusap tangan gini kan, kemudian diantara air ada yang jatuh gini, ada yang jatuh gini kalau jatuh gini udah terpisah jelas mustahamal, kalau yang ini, ini basun pertama maksudnya basun pertama, kalau yang ini ke ketiak, nah ini juga mustahamal karena telah lewat dia sudah lewat dari anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh. Ah, repot juga kan? Kayak apa kayak ketat sekali. Iya. Jadi itu harus terpisah. Sebagaimana kalau misal seseorang mandi nyemplung di dalam genangan air yang tidak sampai 2 kullah, seperti yang antum lakukan waktu itu. Nyemplung. Nah, sebelum dia sebelum antum naik ke atas Air tersebut belum jadi mustahamal. Misalnya antum nyemplung, brr, kan? kemudian ada orang datang. Bukan berbasu kencing ya. Bukan. Orang datang untuk berwudhu di sana. ya. Kemudian antum masih lagi dalam sambil mendekam gini. Ya. Nah, orang yang di atas ini berwudhu, sah atau tidak wudunya? Sah nya Sah wudhu syafi'i. Kenapa? Karena dia belum terpisah dengan air yang digunakan. Apapun ketika dia sedang mendekam gini, baru kemudian naik, naik ke atas, ada orang, wah, bingung. Saya-saya bingung kan, apa ini tengah malam? Dikira maling, bingung juga. Maling ikan kok sekalian nyemplung kan, listrik sekalian. Nah, ah, ah, rahmat ini jangan tersinggung ya, biasa aja. Doakan Doakanlah seperti gamalan supaya tambah kebaikannya ya. <laughs> ya entai Kemudian dia berlari. Berlari sampai mewariskan tetesan-tetesan musta'mal dan juga mewariskan genangan air yang musta'mal itu. Maka ketika orang ini mau berwudu, sok heran, ngapain tuh orang tuh? Kalau dia enggak tahu enggak masalah. Tapi kalau dia ternyata tahu bahawa sebelumnya dia barusan junub kemudian baru mandi junub, nah ini baru dia tidak boleh menggunakan air musta'mal tersebut. Begitu. Agak repot ya. ya. Ya karena apa? Karena air tersebut terudah memang tergenang tetap pada tempatnya, tapi dia tuh sudah apa? Sudah terpisah dari anggota tubuh yang wajib dibasuh oleh dia, yaitu seluruh anggota tubuh. Karena apa? Hadas besar. Karena hadas besar itu kena siapa? Kena seluruh anggota tubuhnya. Beda dengan hadas, hadas kecil. kecil. Kalau hadas kecil kemarin kita katakan empat anggota tubuh kan? Kepala, ini, ha? apa? Kaki, muka, kepala, ini dan kaki ya kan? Ya, okay. Jadi faham, alhamdulillah. Sekarang permasalahan tentang Mustaghal. Sekarang tinggal kita bagaimana melihat kepada para ulama Syafi'iyah. Kita mulai dari Kitab Al-Um. Dalam Kitab Al-Um juga ini berasal dari Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i memberikan teks yang diriwayatkan oleh Rabi' Al-Muradi. Walau tawadhu abimain, tawadhu abhihijulun la najasatalla albihi lam yujizhu. Seandainya seseorang berwudu dengan air yang telah diwudhukan dengannya seseorang yang orang lain telah berwudu dengannya dan tidak ada najis padanya maka wudu orang tersebut tidak tidak apa yujzihi atau wudu tersebut tidak tidak tidak, tidak sah tidak sah Merti? jika ada orang A dan ada orang B orang B berwudu kemudian orang A datang berwudu dengan bekas wudunya Gimana itu Misalnya orang A di di atas ya, ada kucuran air, kemudian dia berwudu. Hmm. Kemudian bekas wudunya itu ngalir ke bawah, surr gitu. Nah, terus A datang berwudu dengan air ini. Nah, yang A di sini dia tidak boleh berwudu dengan air yang eh yang B di sini enggak boleh berwudu dengan air A. Tapi repot. Masalahnya gimana? Dia tidak tahu ini A ini wudu wajib atau wudu sunnah nah, bingung kan? Makanya biar nggak bingung nggak usah digitu-gituin. Mm. Makanya biar bingung ya udah tahulah aja ya. Jadi ini dalam, dalam uh, perkata Imam Syafi'i Liannahu nahum maun kotbudi abhih kata Imam Syafi'i karena air tersebut tadi yang mengucur adalah air yang telah diwudu'an dengannya air bekas salbi berarti negatif udah dipakai hmm. ada nggak misalnya tayamun dengan debu sesesatkan -selesai. selesai dah selesai kan habis itu dengan bekasnya oh enggak boleh ini ya sekitar ini ada bekasnya enggak enggak oke okay. begitu juga wa kadzalika law tawadda'a bima'in qad begitu juga dengan air dengan bermandikan dengan air yang baru saja dipakai mandi oleh seseorang mandi di sini maksudnya mandi apa mandi wajib ya wal sedangkan ayat tersebut aqal min qullatain ayat tersebut kurang kadarnya dari dua kolah lam yujzihi tidak sah wudunya kolah ingat kolah kalau di Jawa ada kolah kan ingat ya dari kolah ini dari hadis taib kita insyaallah lanjutkan nabi syekh insyaallah kita baca dari Fathul Muin dan kemudian ke Majmua insyaallah